Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <tuh> Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdullah Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Wa la hawla wa la illa billah la amabal <coughs> <coughs> Hadrati makarramin Ma'ashra al-ulama al-fudala Ma'ashra al-asatidha al-qurma Wa ba bapak-bapak -ba, hadirin undangan yang dirahmati oleh Allah dan tak lupa keluarga besar dari almarhum waladana anak kita Abdul Razak dari yang dirahmati oleh Allah hari ini dan malam ini kita membacakan doa dan tahlil untuk para almarhumin walmarhumat yang namanya tadi disebut di atas dengan tujuan mudah-mudahan bacaan yasin tahlil serta doa kita pertama diterima oleh Allah Subhanahu wa Yang kedua, mudah-mudahan pahalanya di samping kita mendapatkan sebagai pembacanya juga disampaikan oleh Allah kepada para almarhumin dan almarhumat. mudah-mudahan diterima. Allahumma Amin. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah dalam sabda Nabi Muhammad saw disebutkan almay itu kalgori. Bahwasanya mayit itu ibarat orang tenggelam. Orang tenggelam itu Tidak perlu dikirimi makanan Orang tenggelam Tidak butuh uang orang tenggelam itu Juga tidak perlu rumah yang bagus Bahkan orang tenggelam itu ditawari mobil yang Istimewa itu juga tidak suka Orang tenggelam itu paling senang kalau diberi tali atau tampar guna untuk ditolong diseret ke samping ya atau ke daratan itu namanya orang tenggelam. Almay itu kalorik, mayat itu juga seperti orang tenggelam. Mayat itu enggak seneng kalau kita belikan rumah, tidak seneng, ya bahkan mayat-mayat keluarga kita yang terdahulu yang dulunya kaya justru rumahnya kita ambil sebagai harta warisan sebagian begitu tapi kalau mayat itu kita belikan rumah mewah dengan sertifikat atas namanya dia itu gak senang, gak peduli mau diajak mayoran makan juga gak peduli pokoknya mayat itu perlunya adalah ibarat orang tenggelam yaitu diberi tampar untuk ditarik ke karena ke samping ya ke daratan kalau mayit ya ini talinya ini adalah bacaan Al-Quran bacaan doa yang disampaikan doanya itu kepada mayit ya nah, kalau sudah mereka menerima semacam alam ini ya termasuk para almarhumin yang disebut jadi keluarganya Bapak Haji Abdul Wahid jadi Almarhum, almarhumin, almarhum yang tadi disebut namanya dari keluarga kita atau juga keluarga, jadi Bapak Abdul Wahid ini malam hari ini merasa dilempari dengan tampar kemudian ditarik kemana? ke samping untuk ditolong. Kenapa? Ya karena doa-doa kita sampaikan kepada beliau-beliau almarhumin dan almarhumah. Itu demikian. Jadi kita dah usah pedulilah kalau ada orang mengatakan ada apa itu tahlilan segala itu ya. Karena tujuan kita adalah menolong saudara-saudara ah, kita yang sedang dalam keadaan kesusahan di mana di alam kubur. Itu ibarat dari Nabi juga jelas-jelas al-mayyitu kel horik mayyit itu persis seperti orang yang tenggelam. Kebutuhan mereka ditolong. Caranya menolong. Ya itu kita bacakan. Doa-doa nah, agar mereka diampuni oleh Allah Bahkan bapak-bapak dan ibu yang dirahmat oleh Allah Ada manfaat banyak dengan melaksanakan acara kegiatan tahlilan semacam demikian ini. Ya. Kalau riwayat-riwayat Saya mempunyai seorang kawan Seorang kiai Beliau al-marhum sekarang Berasal dari Bondowoso Namanya Ki Abdul Ma'is Tirmizi. Dulu sering cerita-cerita sama saya. Suatu saat <tuh> itu cerita, ah dia ini senang mengamalkan wirid-wirid gitu ya, zikir-zikir gitu, senang beliau. setelahnya apa ya? Ya senang wirid lah gitu kata orang. Kita kan bilang kan senang wirid gitu ya. Suatu saat beliau itu ingin gitu, nah, apa sih pengaruhnya wirid, pengaruhnya zikir kalau di baca di kuburan itu apa? Maka beliau dapat ijazah dari gurunya, kemudian dia melaksanakan saya tidak tahu yang dibaca ya. Pokoknya wirid satu satu bacaan wirid beliau baca selama 40 hari di kuburan. ini dibacanya mulai batal Isya. Memang orang-orang kelakuan ya beliau ini. Kalau saya enggak sanggup kalau saya Tapi beliau masyaallah termasuk orang yang mempunyai nyali yang luar biasa beliau tidak ingin apa-apa tidak -apa. ingin sakti, tidak ingin kekayaan, tidak ingin pesugihan, bukan, hanya ingin apa yang bakal terjadi ya. Gitu. kalau saya baca 40 hari seperti kata guru saya, kata beliau ya bapak-bapak yang -bapak, Allah, sehari baca, dua hari baca sampai akhir hari ke 40 itu Allah memperlihatkan situasi kuburan yang asli di dalam tanah ini jadi seperti kuburan ini membuka dan beliau melihat sendiri banyak orang bertangisan sudah luar biasa sampai beliau ini kata orang Jawa ketenggengennya ketenggengen, gak bisa berbuat apa-apa oboy, oh oboy oh ya, tanpa sadar beliau tiba-tiba ada anak kecil datang sama dia ini. Ada anak kecil datang dan mengatakan. Ya, kalau bahasa saya barangkali begini. Pak, saya tidak tahu apa yang ditunggu sama ini penguni kuburan ini? Apa yang ditunggu? Ya tentu saja. Qiyab Turmuis tidak tahu. Kemudian boleh mengatakan. Dah apa yang ditunggu oleh mereka? Jawab anak kecil katanya. Itu menunggu kiriman Al-Fatihah dari Sampehah kemudian secara spontan kemois ini membaca surat al fatihah bismillahirrahmanirrahim sampai walanggolin amin kuburan tertutup lagi akhirnya beliau menyesal ya Allah saya kan belum tanya banyak ini kok tertutup setelah mendapatkan kiriman al-fateha akhirnya hari berikutnya beliau mengulangi lagi 40 hari, tapi Allah tidak menghendaki hal-hal yang aneh lagi bahkan sampai beberapa hari yang tidak terbuka intinya begini cerita ini, bahwa orang kuburan itu yang saudara-saudara kita disana, botok-botok perlu dengan surat al fatihah yang kita baca, apalagi dengan tetap yasin, kalimat-kalimat yang baik, lahilahin subhanallah, ini mereka akan senang, dan itu yang selalu ditunggu oleh di orang-orang yang ada di dalam alam Kubur Seperti itulah Al-Hurik Kata Nabi, yaitu orang yang tenggelam ya. Itu satu manfaatnya bagi ahli kubur Demikian Manfaatnya bagi yang punya rumah Yang mengundang, seperti keluarga Pak Ijabdul Ijab Wahid ini Apa manfaatnya? Oh banyak Sambing ini majiz dikir, majiz taklim Malaikan ini terus datang ke tempat ini Ada riwayat, dulu ada Seorang pemuda Ya Lama hidup bersama orang tuanya Ringkas cerita Dia ini sampai usia 17 tahun Ya umumnya orang kan Kan zaman sekarang kan ada ulang tahun itu ya Biasanya kalau umur 17 tahun Orang itu atau anak itu minta di ulang tahun ini dengan istimewa kan begitu lah pas umur 15 tahun dia dibilangi sama ayahnya Nanti kalau umur 17 tahun Saya kasih hadiah yang super istimewa Begian dan seterusnya Sampailah hari hanya Usia 17 tahun Kemudian Dia bilang sama ayahnya Saya Selama 17 tahun ini Sebenarnya saya merasa hidup Di kuburan Saya merasa hidup di Kuburan Duh kok bisa begitu Iya pak walaupun bapak membelikan saya macam-macam hadiah kepentingan saya tapi saya ini merasa hidup di kuburan 17 tahun perasaan saya ini hidup di kuburan saya kepingin sekali keluar dari kuburan bapaknya dan ibunya hera tuh kamu ini gimana sih? kamu perlu apa sekarang? mau pita apa tak belikan? bilang saja Ya Pak, saya kepingin keluar dari kehidupan di dalam kubur. 17 tahun perasaan saya hidup di dalam kubur. Tengok orang tanya, "Loh, kamu kan di sini." Iya. Begini Pak, saya ini membaca hadis penguasanya, "Rumah yang tidak pernah dibacai Al-Qur'an itu seperti kuburan." Saya ini sejak lahir sampai sekarang Rasanya belum pernah mendengarkan Bapak sama ibu ini baca Al-Quran Karena itu saya merasa Hidup di alam Kubur Subhanallah Hah. Ini ternyata Keluarga ini Suatu saat perlu juga Hampir setiap keluarga Mestinya juga mengadakan acara-acara Baca Quran, baca apa di rumah masing-masing Agar rumahnya itu tidak menjadi Situasi kuburan lah Malam hari ini sudah bukan kuburan lagi di tempat Pak Haji Abdul Wahid ini. Ya. Karena sudah dibaca Al-Qur'an. Ya. Demikian dan seterusnya. Semakin banyak rumah itu dibaca Al-Qur'an, maka akan semakin bersinar rumah tersebut. Demikian dan seterusnya. Itulah manfaat orang yang mengadakan acara bacaan Yasin, tahlil, apa saja. Di rumah masing-masing apa itu perkumpulan, apa itu kegiatan. Atau mempunyai hajat semacam malam hari ini, yaitu satu tahun ya. Dari wafatnya uh, Waladuna anak kita almarhum Abdul Razak. Mudah-mudahan kita semua yang hadir dan juga keluarga kita yang sudah dipanggil oleh Allah Swt semua diberi keberkahan uh, dalam kehidupan masing-masing kita yang masih hidup diberi keberkahan dalam kehidupan dan mereka yang sudah dipanggil oleh Allah Swt diampuni dan kuburannya diberikan kuburan yang bercahaya. Allahumma Amin. Barangkali itu sedikit yang dapat saya sampaikan sebagai Uh, rasa hormat kepada keluarga yang meminta saya memberikan uh, sedikit sepatah dua kata ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya ada ala fuminggum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh